Assalamualaikum sederhana berita malam edisi hari ini Senin 23 Oktober 2017 dibacakan oleh saya Ilham Kadin Sosnagan Raya jadi tersangka korupsi rumah transmigrasi Soal penutupan sementara pabrik semen, Pemprov belum dapat bersikap Kebakaran lahan ganggu aktivitas sekolah, Wakil Bupati pimpin rapat penanggulangan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 Sedara penyidik Kejaksaan Negeri Nagan Raya resmi menetapkan status tersangka terhadap MS, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya. Ia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan pemukiman transmigrasi yang berlokasi di Ketubung Tunong, Gampung Belanglango, Kecamatan Senagan Timur pada tahun 2015 lalu. Selain Kepala Dinas, penyidik juga menetapkan... Sejumlah tersangka lainnya dalam kasus ini, mereka diantaranya pejabat pembuat komitmen Dinas Sosial berinisial RS selaku Kepala Bidang Transmigrasi pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nagan Raya, kemudian IR selaku rekanan pelaksana pekerjaan pembangunan serta terakhir AH yang bertindak sebagai konsultan pengawas. Kasih pidana khusus Kejari Nagan Raya, Muksin SH mengatakan, penetapan status tersangka terhadap keempat saksi ini berdasarkan hasil perkembangan penyidikan dan hasil ekspos perkara yang dilaksanakan tim penyidik yang menangani perkara ini. Ia menjelaskan tim penyidik bersama tim ahli fisik sebelumnya telah melakukan perhitungan volume dan pemeriksaan realisasi fisik terhadap pekerjaan yang dimaksud. Di lokasi pekerjaan ditemukan adanya sejumlah temuan yang mengindikasikan terjadinya tindak pidana korupsi. Di antaranya kekurangan volume pekerjaan adanya lahan yang fiktif serta sejumlah item-item pekerjaan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi dan volume kontrak. Sederhalun, terkait penutupan sementara pembangunan pabrik semen Indonesia Aceh selama 13 hari terakhir ini, pihak pemerintah Provinsi Aceh belum dapat mengambil sikap. Wakil Gubernur Aceh, Insinyur Haji Nova Iriansa MT, minggu malam di Pendapa Bupati Pidie mengatakan, sejauh ini Pemprov Aceh belum dapat bersikap. Hal tersebut karena masalah ini adalah persoalan antara perusahaan dengan Joint Venture atau PT SIA dengan PT Samana Citra Agung. Penutupan terhadap kelanjutan pembangunan pabrik semen dalam waktu yang tidak ditentukan itu disesalkan oleh Pemprov Aceh. Sebab saat ini Gubernur Aceh sedang giat-giatnya menarik investor dari luar. Padahal dalam kasus ini belumlah tergolong berat, meski demikian ada usulan beberapa pihak untuk mendalami kasus ini terlebih dahulu untuk selanjutnya dapat ditengahi. Sejauh ini pihaknya juga belum mengetahui secara real persoalan sengketa terhadap klaim lahan tanah yang belum terbayarkan atau adanya persoalan-persoalan lain. Yang jelas semua pihak terutama warga PD sangat berkeinginan agar pabrik semen itu dapat terwujud. Shadaralun, kebakaran lahan yang terjadi di Aceh Barat dilaporkan semakin meluas dan belum juga padam Akibatnya hal tersebut mulai berdampak pada aktivitas sekolah Selain itu warga di wilayah ini berharap pemerintah selain menanggulangi kebakaran lahan Juga diminta bagikan masker Berdasarkan keterangan yang diperoleh Seram BFM Sekolah yang diselimuti asap dampak kebakaran lahan adalah SDN 8 Melabuh di Suak Raya Sejumlah siswa menggunakan masker ke sekolah yang pernah dibagikan ketika kebakaran lahan besar melanda 2 bulan silam Kepala SDN setempat Zainal Arifin mengatakan asap pekat pada pagi hari namun jelang siang berkurang. Untuk sekolah masih normal meski berasap. Dampak kebakaran lahan juga dikeluhkan warga yang melintasi jalan melabuh Banda Aceh di kawasan suaraya dan Suak Ni. Jarak pandang menjadi terbatas serta mata warga juga iritasi. Asap juga mengepung pusat kota di melabuh. Mereka berharap pemerintah membagikan masker. Sementara itu Wakil Bupati Aceh Barat Haji Banta Putih mengumpulkan semua dinas teknis serta pihak TNI dan Polri. Pertemuan di ruang rapat wakil bupati membahas lebih lanjut langkah penanggulangan kebakaran lahan dan hutan di Aceh Barat itu. Sedara lun, satu unit rumah milik M. Nur Ibrahim, 70 tahun, warga menasa dayah kota Juang Biren, mengalami rusak berat. Hal itu terjadi setelah satu pohon kelapa yang berada di belakang rumahnya tumbang menimpa tempat tinggalnya tadi siang. Dalam musibah tersebut tak ada korban jiwa, namun rumah yang ditempati bersama keluarganya rusak berat. Kepala BPBD Biren M Nasir melalui Kasih Darurat dan Logistik Faisal Kamal mengatakan musibah tumbangnya pohon kelapa tanpa diduga sama sekali. Dampaknya rumah rusak berat. BPBD Biren mengharapkan personil memindahkan batang kelapa, memotong dan kemudian menyerahkan bantuan sembako. Beberapa tenaga relawan segera ke lokasi sekaligus menyerahkan bantuan masa panik. Menyangkut kebijakan selanjutnya kata M Nasir akan disampaikan kepada dinas terkait agar tempat tinggal yang rusak dapat diperbaiki. Anda sedang mendengarkan berita utama Serang, Serang FN. FN. warga Desa Paku Kecamatan Simpang Mamplambiren sejak puluhan tahun lalu hingga kini kesulitan air bersih sehingga warga desa yang berada di kawasan Cotbate Gelungku harus membeli air untuk dikonsumsi. Sekdes Paku Bukhari menyebutkan, luas desanya mencapai 500 hektar dengan jumlah penduduk mencapai 310 jiwa dan 60 kepala keluarga. Mayoritas warga setempat bekerja sebagai petani dan tukang bangunan. Dikatakannya, selama ini warga desanya menggunakan air sumur bor yang berkapur dan asin untuk MCK. Sementara untuk memasak dan minum, terpaksa membeli air mineral atau air isi ulang, karena air sumur bor tidak layak konsumsi. Hal itu juga diakui kecik paku, nawawi, dan beberapa warga lainnya. Dikatakan nawawi sekitar 1 km arah selatan desanya, yaitu di kawasan lereng gunung Bukit Barisan, terdapat mata air atau sumber air. Sumber air ini hingga kini tidak kering-kering meskipun saat musim kemarau. Namun mata air tersebut belum dapat dimanfaatkan karena tidak adanya tempat penampungan mata air dan jaringan atau saluran untuk mengairi air itu ke rumah penduduk. Sedara lun pemerintah Kabupaten Simelu dalam kurun waktu 5 tahun ke depan telah menyusun rencana program untuk membenahi sebanyak 10 lokasi objek wisata di wilayah kepulauan itu. Objek wisata itu selama ini belum dikelola secara maksimal, akan tetapi sudah banyak dikenal oleh kalangan wisatawan lokal maupun mancanegara. Demikian disampaikan Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Simelu Abdul Karim saat jumpa pers. Adapun 10 objek wisata yang masuk dalam pembangunan PMK Simelu, masing-masing Pantai Babang, Ganting, Mata Nurung, Busung, Batu Alavan Kemudian Pantai Lafaha, Alung, Baru Kawasan Makam Tengku di ujung dan Danau Laut Tawar Ditambahkannya objek wisata itu akan dibenahi dalam waktu 5 tahun ke depan Untuk saat ini sudah ada mulai pemenahan di beberapa kawasan Bupati Simelu Erli Hasim mengatakan Sudah berkomitmen untuk mengembangkan objek destinasi wisata di Semelu. Bahkan saat berada di Jakarta Bupati Simelu selalu melakukan komunikasi dengan pihak terkait ...untuk mempresentasikan potensi wisata yang terdapat di kabupaten itu. Sedaralun, Serikat Pekerja Elektrik Elektronik PD... ...mengadakan survei komponen kebutuhan hidup layak... ...terkait harga barang di pasar tradisional dan pasar modern. Survei kebutuhan hidup layak sendiri digunakan untuk perbandingan... ...terhadap penetapan upah minimum yang telah diatur... ...dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan. Dalam peraturan tersebut penetapan upah minimum didasarkan pada pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Ketua speEPD Syarifuddin, didampingi wakilnya Bustami, mengatakan sasaran survei dilakukan yakni pemantauan harga barang di pasar pantai tengah kota Sigli dan supermarket Sumanmart. Menurut Syarifuddin, kebutuhan hidup seorang buruh dinilai tidak sesuai dengan upah minimum provinsi, senilai rp 2500000 Realita di lapangan nilai Rp2.500.000 masih kurang dari kehidupan layak buruh. Maka itu hasil survei dimaksud akan disampaikan ke dalam rapat Dewan Pengupahan yang melibatkan unsur dari pekerja pemerintah dan pengusaha. Harapannya kepada Gubernur Aceh supaya menentukan UMP 2018 harus melihat kebutuhan. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita malam edisi Senin 23 Oktober 2017. Berita pagi Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 7 waktu Indonesia Barat. Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan kembali di www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambi_fm. Serambi FM. wassalam.